Assalamu alihi wa barakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala Rasulina Wa ala alihi wa sumpihi wa barakatuh Asyidu ala'idu ala'a wa barakatuh Wa asyidu ala mahafadil nabi'u wa rasuluh ala ala'a Ibu, sekali lagi semoga inamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala kita baca dan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, yang telah melimpahkan idea dan topiknya kepada kita, dan kita juga bersyukur bahasanya kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga di hari ini kita bisa bertemu kembali sepatutnya jam sembilan ya jam sembilan. Cara tengah siang oh, sepuluh pak? Oh jam sepuluh, iya. Dan saya terlalu ya. sibuk. Salam salam semoga selalu senang biasa diturunkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat sahabatnya kepada para keluarga keluarganya kepada para penyekut-penyekut yang selalu sering biasa di dalam menakut kesunahnya dengan ikut kiamat dan lalu kemudian daripada itu maka sesuai dengan agenda yang kita jadwalkan yakni kita akan membahas tentang kunci hidup sehat wanita muslimah sesuai dengan titrahnya tetapi kemarin saya menutang dua nomor ya menutang dua hal jadi yani, tentang pembahasan sebenarnya utangnya banyak tapi saya dedikasi dua saja. Jadi yani, pembahasan tentang istifro al-mawarul fasad. Ya, yang kemarin kita kaidah ke pembukaan baca itu ada tiga kaidah. Yang pertama adalah hidup sihat, yang menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah lebih juga menjaga yang menjaga dari perkara-perkara yang menyakitkan. Sementara yang ketiga adalah istiqomah kalau mau dalam pasar mengosongkan mati-mati yang rusak. Dan kita baru membahas di pasal yang ketiga. Kita baru membahas pasal satu dan dua. Jadi kita baru membahas pasal yang ketiga Dan pada pasal yang ketiga kita telah Membahas eh, Kemarin kita membahas Satu, dua, tiga pasal Jadi masih ada Tujuh pasal sebenarnya Dan pada siang hari ini jadi Saya akan dengarkan tambah lagi dua Jadi kurangnya lima pasal Yang kurangnya Bagaimana sendiri dan dipahami sendiri Bisa dilihat pada Masalah masing-masing yang datang kunci kesehatan wanita muslimah Sesungguhnya segala sesuatu itu ada pokoknya. Sebagaimana eh, di dunia ini pun ada aja, di mana ada itu pokoknya kekuasaan. Maka begitu pula dengan tubuh kita, begitu pula dengan badan kita. Badan kita ini memiliki raja, memiliki pemimpin Memiliki raja, memiliki pimpinan, memiliki pemimpin Dan hal ini memiliki manusia yang menyebutkan bahawa semua pimpinan yang ada pada orang tubuh kita Ini adalah Al-Holgu atau jantung Hal ini mengacu kepada hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahawasanya di dalam tubuh kita ada sekumpal lagi yang tidak bersadar-persadar jizidil kuduh kalau dia rusak maka rusak semua tidak salah jizidil kuduh yang mana kalau dia baik maka baik semuanya dia adalah al-kuduh yang jantung dari sebutan mula dari Al-Quran Surah Al-Quran yang 10 fi kurubih marak maka di dalam kuduh mereka ada penyakit maka Bahasa, ya, maka akan ditambah Penyakitnya itu akan ditambah kepada mereka Dan itu pula dalam Jantung kita Dalam organ Jantung kita Mata, mana -mana ini, penyakit jantung, Maka mana apa saja itu punya Jantung akan bertambah kepada yang lainnya Tapi yang pertama dan yang utama Sebagai penutup eh, Kajian kita bulan. Bahwasanya yang paling terpenting dan paling penting diantara yang terpenting adalah pengobatan kolbu Di mana disebutkan bahwasanya Dapat dikatakan bahwasanya ilmu terapi Yang dibagi menjadi dua, yaitu ilmu terapi badan dan terapi kolbu Di mana terapi badan adalah ilmu yang membahas tentang badan manusia Dari sisi sesuatu yang membutuhkan sehat dan sakitnya. Agar ia selalu terjaga kesehatannya, kebugarannya Dengan cara menghilangkan penyakit darinya ya, Dan menghilangkan penyakit itu ada dua Yang pertama adalah menghilangkan penyakit Agar kembali kesehatan seperti semula Atau yang kedua Menghilangkan penyakit dengan cara mempertahankan kesehatan yang ada Ini ada dua pengobatan Yang pertama adalah menghilangkan penyakit dan memberikan kesehatan seperti semula dan yang kedua adalah mengusir penyakit atau menghilangkan penyakit dengan cara mempertahankan kesehatan yang ada jadi dua dua cara yang berbeda yang pertama adalah mempunyai 100% yang kedua adalah mempertahankan apa ananya ya. dan Jadi kerana ia adalah upaya menjaga kesehatan dan upaya menghilangkan penyakit sebagaimana dikatakan oleh Inam al-Syafi'i wa'alaikum warahmatullahi wa di mana perkataan ini dirukir oleh Syafi'i berarti tidak menarik dalam kitabnya Syafi'i Buna Baru bahasanya ilmu itu ada ilmu, jadi ilmu kodin dan ilmu kodin sementara terapi kodin yang sulit-kodin disebut sebagai jantungnya kehidupan adalah ilmu yang membahas tentang kondisi kodin manusia dari segi sesuatu yang menyehatkan ya. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah semuanya Apabila dia baik, maka jahit, baiklah semuanya Karena pengobatan konggu, ini merupakan kong pengobatan yang paling penting dan terpenting bagi pengobatan manusia Karena hal ini dimiliki manusia yang Manakala seseorang pengobat kemudian dia tidak mengetahui penyakit bahawa pengobatan penyakit kondum Maka ketahui dah, bahwasanya dia bukan pengobat yang sesungguhnya Sekiranya dia menguasai seluruh ilmu pengobatan badan Dan dia menjadi ahlinya terapi pengobatan badan Bahkan bisa jadi dikatakan sebagai kepala-kepalanya obit atau kepala-kepalanya dokter atau tetapi manakala dia tidak memiliki ilmu pengobat dan penyakit kolbu, maka dia bukanlah pengobat yang sesungguhnya, namun hanya separuh pengobat saja. Kolbu merupakan haja, dan dialah dipimpinan seluruh anggota badan kita. Yang baik buruknya badan kita ditentukan oleh kolbu kita. Dan yang kolbu yang kita maksud di sini adalah bukan materi fisik bagaimana kita tanya. Asat tetapi juga fungsi-fungsinya Perlu diketahui bersama Bahwasannya Omgul di dalam memimpin badan Omgul Yang selalu Memimpinan dan memimpin Badan ini Ini Dia memimpin, kesuksesan dia Memimpin Ya, ini memimpin badan ini Itu didukung oleh Empat organ badan yang lainnya dan maka kondum ini tidak dijukur oleh empat badan ini maka dia akan membangun. Ya, organ yang pertama adalah rimpah artihal disebutkan yang artihal adalah pencapaan kecil sementara al-ma'idah adalah pencapaan besar dia ya, masuk dengan tihal di sini adalah percikan kecil, di mana dia berfungsi untuk mendapatkan makanan dan sari paling makanan. Sehingga makanan ini oleh limpa diproses dan diurai, kemudian dipecah menjadi lima rasa: pahit, manis, asin, asam, kemudian asin, ya. Kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Dengan bantuan palu-palu, dibentuk menjadi darah di dalam kabit. Yang katanya lebih manusia, kemudian sari padi makanan tersebut dibentuk menjadi darah. Darah merupakan cairan yang paling mulia yang disimpan, disimpan dari produksi di dalam hati, di dalam kabit. Disebutkan demikian. Ini organ pertama dari sisi organ, dari sisi materi yang membantu kesuksesan kalbu di dalam memimpin badan, yang pertama adalah limpa. Kemudian yang kedua, artinya limpa ini yang menyiapkan makanan seluruh tubuh dan yang menyiapkan makanan rajanya dan anggota badan yang lainnya. Ya, kalau dalam kalau dalam rumah tangga mungkin bagian yang masak ya memberikan makanan keluarga dan kepala kepala keluarga kemudian yang kedua yang kedua adalah paru-paru disebutkan di dalam soeh apa didisebutkan di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad tentang paru-paru fungsi paru-paru adalah untuk Mengatur dan memimpin pernafasan. Sementara alimah milukim al, Mil al Jauziah menyebutkan bahwasanya paru bertugas untuk menyejukkan dan mengipasi jantung. Ibarat seorang raja maka paru-paru berada di atas kanan dan kirinya, yang kemudian mereka mengipasi. Ya, dia yang selalu menyejukkan. Jika jantung terlalu panas maka paru-parulah yang menyejukkan. Ya dengan dengan udara yang dia dia dapatkan artinya terjadinya kelemahan paru maka menjadikan kelemahan jantung atau kelemahan kolbu dan kelemahan jantung akan menyebabkan kelemahan fungsinya ini kelemahan kolbu dan kelemahan kolbu akan menyebabkan kelemahan badan. Adapun organ yang ketiga adalah organ ginjal di mana ginjal merupakan organ yang selalu menyeimbangkan jantung. Ginjal adalah organ yang menyimpan cairan untuk mendinginkan jantung apabila jantung terlalu panas berlebih. Ini yang ke-3. Ya, dari mana ginjal itu bisa mendinginkan jantung dengan cara ginjal kirim mengirim sumsum ke otak, ke dimah, kemudian diturunkan ke jantung sehingga jantung menjadi sejuk. Jantung menjadi dingin kembali atau yang dari panas yang berlebih kemudian dia menjadi dingin ya secara urayan rinci kalau tidak dingin bagaimana maka kita bahas di pertemuan yang akan datang kemudian yang keempat adalah hati atau kabit ya hati atau kabit hati ini bertugas menyimpan darah dimana ketika jantung membutuhkan darah kemudian dikirim oleh hati kemudian dipompa oleh jantung Maka keberhasilan jantung di dalam membawa badan, keberhasilan jantung memimpin badan, ya seorang eh, apa, sebuah organ yang dijadikan sebagai pemimpin keberhasilannya dikarenakan dikawal oleh empat organ badan lainnya. Ya, maka ketahuilah bagaimana jantung memimpin. Jantung adalah organ yang paling sedikit makannya, tapi paling banyak tugasnya. Jantung itu tidak pernah terlena satu detik pun, dan jantung tidak pernah berhenti berdetak walaupun satu satu saat. Jantung selalu berdetak, dan mana kalau jantung berhenti berdetak, maka ia ya berhenti pula, kita istirahat. Istilahnya jantung istirahatnya kita, ya. Maka dia disebut sebagai Pimpinan, dia yang selalu terjaga, padahal dia memberi, apa, menerima makanan dengan makanan yang paling paling sedikit. Dan jantung yang menjaga kesehatan tubuh kita, jantung yang menjaga kuat dan lemahnya tubuh kita. Ya, artinya akan tetapi walaupun jantung memiliki kekuatan yang demikian, dia tidak akan sukses memimpin, tidak akan bisa menguatkan tubuh. Tanpa bantuan empat organ badan lainnya. Ini kesuksesan pemimpin. Ya, Jadi kalau ada seorang pemimpin kemudian dibantu, didukung oleh empat pendukung lainnya, ini sukses. Sebagaimana jantung. Kemudian ini dari sisi materi. Ada pun dari sisi fungsi, Ya, adapun dari sisi fungsi kolbu yang merupakan materi fisik yang kita lihat tadi, namun yang kita bicarakan adalah fungsinya yakni setiap sesuatu yang menumbuhkan perasaan sensitivitas serta getaran-getaran baik berupa perasaan cinta, perasaan benci, mengutamakan orang lain, Hasat, iri, dengki atau kerohanian lainnya. Seperti kekeringan jiwa. Kekuatan jiwa. Kelemahan jiwa. Atau keimanan dan kekufuran. Bahkan keteguhan. Kebingungan. Keyakinan. Keraguan ridho dan benci. Serta merasa gelap. Dan terang. Dan seterusnya. Ini yang tidak kita, kita bahas. Dan yang dimaksud. Namun sebagaimana tubuh manusia. Yang bisa sakit, artinya badan bisa sakit, maka kolbu juga bisa sakit. Sebagaimana badan bisa mati, maka jantung pun bisa mati secara secara fungsi. Maka kolbu manusia pun demikian pula, jantung manusia pun demikian pula secara fungsi. Ia bisa sehat, bisa sakit, dan juga bisa mati. Maka dari sisi pembahasan ini, ia berhak dipisahkan secara khusus dari anggota badan. Al-Imam bin Al-Qaim Al-Jusia membahas di dalam bukunya Tibu Nabawi. Sembawasannya, pengobatan tentang penyakit kolbu, ini merupakan pembahasan tersendiri, yang tidak bisa dicampur dengan pengobatan badan. Dan yang mampu mengobati penyakit pengobatan penyakit kolbu, hanya para nabi, para rasul alaih salatu wassalam, yang mereka mendapatkan wahyu dari Allah SWT langsung. Adapun pun barang siapa yang beranggapan mengobati kolbu. Mengobati sakitnya kolbu. Dengan pengobatan-pengobatan yang lain. Di luar apa-apa yang datang dari para nabi dan para rasul, Alayhi salatu wassalam. Maka ini merupakan perbuatan yang sia-sia. Ini artinya. Tidak ada jalan lain melainkan jalan yang demikian. Maka dengan demikian. Terapi kolbu merupakan terapi yang lebih penting, dimana terapi jasmani merupakan terapi yang penting akan tetapi kolbu itu lebih penting. Kenapa? Karena jasmani hanya mengantarkan kita sampai ke liang kubur, sementara terapi kolbu mengantarkan kita sampai ke gerbang pintu surga atau sebaliknya. Naudzubillah. Ya, dalil memeluk iman pun menyebutkan di dalam saudul maat bahwasanya penyakit tersebut Dibagi menjadi dua iaitu penyakit fitrah dan penyakit al-mizaj. Sementara penyakit al-mizaj dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama adalah penyakit mutasyabihat. Ya, penyakit mutasyabihat adalah penyakit campuran. Dimana penyakit mutasyabihat itu disebabkan oleh empat penyebab: dingin, panas, kering dan lembab. Ketimul Koyim, baik dari sisi mada ataupun kevia. Baik dari sisi materi, badan ataupun fungsinya badan. Dan empat hal ini bisa disebabkan oleh hawa luar, panas angin luar, dingin, kering dan lembab angin yang datangnya dari luar atau dari dalam. Yang dimaksud dengan dari dalam adalah perasaan atau emosi yang datang dari jantung atau dari kolbu. Yang kemudian ekspansi ke organ lainnya. Contoh. Misalkan seseorang marah. Marah pada uh, kondisi yang tidak semestinya. Seharusnya tidak marah, maka dia marah. Kemudian marah tersebut terus menerus. Maka dia akan melukai jantung fungsinya, bukan materinya. Jadi kalau oh ini orang marah katanya terluka jantungnya. Coba di ronsen. Ini tidak kelihatan. Tidak tampak. Artinya marah adalah sesuatu yang tidak tampak. Manakala dilihat dari kaca pembesar. Ataupun dari komputerisasi. Akan tetapi marah akan tampak pada muka. Dia akan merusak hati. Akan merusak jantung kemudian ekspansi ke hati. Kemudian penampakan yang dari luar akan tampak pada mukanya yang merah. Matanya yang merah. ya Dan lama-kelamaan akan merusak hati melemahkan fungsi hati dan juga melemahkan fungsi fungsi jantung, kenapa? dikenakan darah akan berkejolak ya itu yang pertama maka lima melukai maliyah menyebutkan di dalam kitabnya Iho Satelakvan beliau menyebutkan bahwasannya mengobati penyakit kolbu itu dengan dua cara yaitu dengan cara alamiah dan cara syaraiyah Adapun dari sisi alamiah adalah manakala Emosi dan perasaan tersebut sudah merusak badan. Emosi dan perasaan tersebut sudah merusak badan. Maka barulah digunakan pengobatan-pengobatan secara alamiah. Akan tetapi manakala belum merusak badan, maka yang digunakanlah cukup syar syariah. Ya. Ada, akan tetapi manakala kita berbicara dari sisi materi dan badan, maka jantung itu sendiri itu kesehatan, sehat e, materi dan tidaknya materi, itu bergantung kepada kepada fungsi, ya. Kemudian sebagaimana telah diterima dan dimaklumi bahwasanya sejak dulu hingga saat ini bahwasanya terapi jasmani saja tanpa terapi kolbu ini akan susah untuk mendatangkan kesehatan, ya. Pada zaman dahulu para pengobat, para dokter itu tidak mempercayai adanya keterkaitan atau hubungan antara kolbu, antara jasmani dengan rohani. Sehingga para pengobat pada zaman dahulu, para dokter pada zaman dahulu. Mereka beranggapan, manakala mengobati penyakit jasmani. Mengobati penyakit jasmani. Maka tidak perlu mengandilkan rohani. Akan tetapi mereka menelan pil pahit. Ia ya, ini kegagalan yang mereka dapatkan, sehingga kemudian muncul, ya, kemudian muncul pemikiran yang baru bahasanya ada kaitan antara jasmani dengan rohani, ada kaitan antara emosi dengan penyakit materi badan. Maka mulai mulailah bermunculan lembaga-lembaga pendidikan yang mengeluarkan jurusan-jurusan uh, psikologi. Kemudian muncul psikiater-psikiater yang digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit kolbu atau penyakit-penyakit jiwa akan tetapi apa yang didapat. Apakah dengan munculnya psikiater ini pengobatan penyakit jiwa itu teratasi? Saya punya tetangga, tetangga saya ini orang Nasrani, kemudian suaminya meninggal, suaminya seorang pengacara kemudian dia meninggal. Meninggalnya suami membuat dia punya pikiran terus mikir. Kemudian dia tidak bisa tidur selama satu bulan. Dia berobat ke dokter, dikasih obat tidur dengan dosis yang tinggi pun dia tidak bisa tidur. Kemudian pada suatu ketika dia datang ke psikiater. Dan ketika dia datang ke psikiater, kemudian dia konsultasi. Setelah konsultasi, kemudian dikasih obat, kemudian dikasih anjuran, begini dan begitu. Kemudian dia pulang. Ya, dia pulang. Tiga hari kemudian dia datang lagi. Tiga hari datang lagi, kemudian ditanya sudah bisa tidur bu belum? Kasih obat lagi, kemudian suruh tiga hari datang lagi. Kemudian dia pulang. Ya, tiga hari lagi kemudian datang lagi. Ibu bilang, eh, apa? Psikiaternya bilang gimana bu? Sudah bisa tidur? Ibu bilang maaf pak, sampai hari ini saya minum obat sudah enam hari, minum dari bapak dan menerima anjuran dari Bapak, saya belum bisa tidur. Bagaimana Pak? Adakah obat lain yang lebih manjur, yang lebih bisa menedulkan saya? Apa jawab psikiater? Semenjak saya menerima Ibu, dari pertama sampai hari ini, pertama kali, kemudian tiga hari, Ibu ngomong tidak bisa tidur, kemudian Ibu datang, saya kasih obat lagi tiga hari ini, Ketahuilah, lah, tiga hari ini saya tidak bisa tidur. Saya mikirin ibu. Ibu ini gak bisa tidur. Ini saya dengan cara apa. Kalau tiga hari kemudian ibu datang. Belum bisa tidur juga. Nah terus gimana? Pak. Ya gimana? Jangankan ibu. Saya sendiri mikirin ibu gak bisa tidur. Tiga hari saya gak bisa tidur. Harus gimana kalau begitu? Ini sama-sama. Gak bisa tidur. Ya sudah tos saja kan? Iya kan? Sama-sama gak bisa tidur. Gimana? Terus. Ya sudah bu, saya enggak bisa. Akhirnya pulang ibu ini. Kemudian dia minta di Rukia. Ya? Dia nazaran minta di Rukia. Ya? Gendengnya yang Rukia ya? mau lagi. Jin di Rukia, ya? kan? <tentuk> Tempatnya Jin di Rukia, yang enggak bisa. Dia dia tanya ke saya, Mas, kok saya tetap enggak bisa tidur walaupun di Rukia? Ya? Saya bilang masa Jin di Rukia, ya? <tentuk> enggak bisa tidur bu. Ya kan ini tetangga masalahnya kan. Nah terus harus bagaimana? Masuk Islam baru bisa tidur. Ya orang yang susah tidur, kalau nggak percaya silakan tanya bapak-bapak yang biasa sholat Jumat. Orang yang biasa bapak yang sholat Jumat ditanya. Kalau susah tidur terus hadir di sholat Jumat, kemudian dengerin khutbah sampai selesai nggak? Coba tanya. Ya kan? Ini. Khotibnya baru innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu itu sudah terakhir itu apa ingatnya ketika la ilaha illallah ternyata orang qomat ternyata ya atau dicolek sama sampingnya Mas Solat, oh iya dia berdiri ya kan betul kata ulama Ibnu bahwasanya ketenangan yang bisa menyebabkan tidur hanya bisa didapat dari apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam. Artinya tidak akan bisa mampu mereka. Bahkan orang-orang yang stres kemudian dimasukkan di, ke rumah sakit jiwa mereka ngamuk. Dia enggak mau. Coba orang yang stres kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa mau enggak? Saya enggak gila kata begitu kan. Saya enggak gila. Kamu kira saya gila? tidak, saya gila. Saya bisa berhitung-hitungan. Iya kan? Duit seribu eh, Belinya 700, kembaliannya 300 Saya masih bisa Saya enggak gila, kok saya mau ditaruh di rumah sakit jiwa dikira Dikiranya masuk ke jiwa Rumah sakit gila Bahkan kalau dia ditambah Ditaruh di rumah sakit jiwa Orang yang enggak gila bisa jadi tambah gila Tambah seterah Oh rupanya saya gila Saya ditaruh karena saya gila Saya gila berarti, oh daya, masih ingat disangka Disangka gila Ini bukan solusi ternyata kau Muslimin, ternyata demikian bukan solusi. Maka betul apa yang dikatakan lima melukai maljuzia. Bahwasanya solusinya adalah apa yang datang dari para Nabi dan para Rasul, An Nis Salaatu Dan kadang-kala -kadang segala macam obat tidak akan mampu mengobati penyakit, akan tetapi seringkali apa-apa yang datang dari kolbu itu bisa mengobati. Bagaimana mungkin? tidak mengobati nasihat-nasihat dari Al-Quranul Karim dan dari hadis-hadis yang sohih kemudian masuk ke relung kolbu mereka kemudian dari kolbu kolbunya menguat kemudian memompat darah terpancar nasihat-nasihat tersebut unten kalimat Al-Quranul Karim kemudian mengenai penyakit bagaimana mungkin penyakit tersebut tidak hancur berkeping-keping Manakala terkena ayat ayat Quran, Al-Quranul Karim. Sedangkan gunung saja. Gunung saja dalam Quran Surat Arab. Manakala ditimpakan Al-Quran. Maka hancurlah gunung tersebut. Ya. Bagaimana dengan penyakit? Ya, Apakah penyakit itu? Apa saja penyakit itu? Maka manakala tertimpa Al-Quranul Karim. Bagaimana mungkin penyakit tersebut tidak hancur berkeping-keping? Ya. Lalu no, bagaimana kalau di, dan ini tentunya tergantung kolbu kita di dalam menerima ayat-ayat tersebut. Bagaimana kolbu kita menerima ayat-ayat tersebut? Kita ingat bersama bagaimana syekh Safiurah mubarakfuri ketika menulis syirah Makkah Beliau menjelaskan tentang keutamaan air zamzam. Ya ada seorang dari Maroko kemudian berdatang bersama istrinya istrinya terkena kanker payudara stadium lanjut yang kata dokter tidak bisa diobati lagi hata kemo, laser ataupun operasi karena payudaranya itu sudah mengeluarkan nanah dan berjamur putih ya nah itu kemudian baunya busuk kemudian dia datang umroh ke makah kemudian di, nasihat setelah sampai dia toah selesai kemudian dia solat berzikir diberitahu oleh teman-temannya, tidak yang kau berdiam diri di sini. Kamu cuci payudaramu dengan air zam-zam, kamu minum dengan air zam-zam setiap hari dan kamu puasa. Kemudian suaminya kembali ke hotel, istrinya ditinggal di situ. Dia mencuci terus apa payudaranya dengan air zam-zam sampai sebulan, karena umrah visanya sebulan, maka dalam jangka waktu sebulan itu menjadi kering. Siapa yang menghancurkan kanker payudaranya? Ya, Siapa yang menghancurkan kanker payudaranya? Tentunya nasihat yang suci. Barang siapa yang meminum air zam-zam, maka air zam-zam diminum-minum tergantung, tergantung niatnya. Tapi kan niat kita untuk obat, maka dia akan menjadi obat. Dan itu adalah dalil perkataan Nabi Alaihi SAW yang suheh. Maka hal ini, akan memiliki dampak yang sangat positif. Kembali kolbu. Ya, kembali kepada kolbu. Artinya kolbu itu tidak akan kuat manakala tidak diisi dengan siraman-siraman rohani. Maka pengobatan yang paling-paling benar dan mujarab adalah pengobatan bacaan-bacaan ayat Al-Qur'anul Karim dan bacaan-bacaan hadis yang suci dan sahih yang datang dari Nabi shallallahu alaihi wasallam ya itu adalah pengobatan yang paling manjur dan mujarab ya ini dari sisi fungsi begitu pula dari sisi materi fungsi akan menguat maka materi pun akan menguat manakala jantung menguat fungsinya menguat kemudian jantung menguat maka panas jantung menjadi normal sehingga panasnya akan masuk ke dalam lambung, dia akan mengurek makan yang ada pada lambung. Ya Jantung di dalam sebuah keluarga itu ibarat seorang suami. Seorang kepala rumah tangga. Ari Jalu, Kua Muna, Al-Nisa. Lelaki itu pimpinan bagi perempuan. Dia pimpinan. Jantung itu lelaki. Seorang pria itu jantung. Kata, kata Imam bin Umuflih, Fungsi haroro, dan jantung adalah sumbernya haroro, sumbernya panas. Fungsi panas jantung adalah melindungi seluruh serangan, seluruh tubuh dari serangan-serangan penyakit yang datang dari luar. Menjamin keamanan yang ada or, pada organ dalam. Kemudian dia memberikan apa-apa yang dibutuhkan. Butuh makan, makan yang ada di lambung di orang jantung ya dan jantung ini sebagai seorang pemimpin. Pak nah kita akan bertanya, adakah kita? Kita enggak perlu bertanya presiden ya, ya. Presiden pun harusnya seperti jantung. Adakah kita seperti jantung? Yang makannya sedikit di jantung. Keberhasilan jantung pertama dia makannya sedikit karena jantung mengembangkan fungsinya dengan makanan yang rasanya pahit. Pahit itu paling sedikit dalam 24 jam kita makan. Ya, jantung tidak pernah istirahat. Selalu menjaga keluarganya, organ-organ lainnya. Ya, jantung selalu menghangati seluruh organ. Dan jantung sebagai seorang pimpinan selalu didampingi oleh empat pendukungnya. Ya, kesuksesan jantung didukung oleh empat pendukungnya. Sebagaimana suami yang didukung oleh Istrinya, satu istrinya, ya, hanya seimbang, gitu ya. Oh gitu ya. Jantung sukses dibantu empat organ badan. Kemudian suami sukses didukung oleh satu istri. Ah ini luar biasa. Kurang ya? Oh empat ya? Oh sunnahnya empat ya, masya Allah. Berarti sama dengan jantung kita ya? Oh, gitu. Ini siapa, siapa yang sudah sama dengan jantung siapa ya? Karena yang bicara juga belum masa, belum sama dengan jantung. Jadi belum jadi jantung. Jadi belum bisa melindungi dan menghangati seluruh tubuh. Ya, itu maunya jantung ya? Itu maunya jantung. Tapi maunya limpa enggak? Kan. Limpa itu maunya enggak? Enggak. Saya nyediain makan buat satu jantung cukup katanya. Jadi jantung di, di, itu dibantu oleh limpa yang masakin paru-paru yang dikipasin, jantung kan kepanasan ya, nih pulang kerja dikipasin dia tenang bang, gitu, kan. ah. nanti ya kemudian ada yang e, memberikan kalau ada permasalahan kerjaan sini komputernya biar umi kerjain, kerjain kan Salah, apa, urusan kantor. Kemudian yang satunya lagi yang memberikan e, pasokan kekuatan atau mengatur jadwalnya gitu ya. Ini kayaknya jantung luar biasa ya, Enggak kayak kita kayaknya jantung ini kayak kita dibanding jantung ya cemen kita ini Enggak sebanding. Ya jantung luar biasa dan dukungannya pun penuh. Organ empat itu mendukung mendukung dengan penuh. Tapi nanti kata kalau kata ibu-ibu Balikpapan, saya bisa ngipasi, saya bisa masakin, saya bisa nyediakin, semua yang saya bisa jadi limpah hati ginjal dan paru, nah, kan begitu? Wow luar biasa. Ah ini sampai di sini ternyata pembahasan pembahasan kolbu jangan panjang-panjang katanya jangan panjang-panjang ini soalnya yang dibahas ibu jadi jangan panjang-panjang. Tapi pada intinya hindari emosi emosi yang bisa melukai badan itu ada lima satu marah kedua marah yang tidak pada tempatnya dan marah yang terus menerus Itu akan melukai kolbu Dan hati ya, Jadi bagi orang yang tidak ingin Kena kanker hati, jangan marah oh, Kalau begitu Jangan marah Itu mencegah penyakit-penyakit hati dan jantung Iya betul ya, Biasanya kan kadang-kadang Ibu-ibu begini Ketika hat marah kan Makanya istilahnya Ini ibu-ibu marah-marah lagi dapat apa? Ya kan? Sekakanakan orang yang haid, orang yang lagi dapat datang bulan, itu harus marah. Ya, padahal orang yang haid atau orang yang menstruasi kemudian dia marah, itu enggak seimbang namanya. Itu enggak normal. Normalnya enggak marah. Normalnya itu enggak marah. Kenapa enggak marah? Ia ya, lagi haid. Oh ya, wajar kan? Lagi haid enggak marah. Ya kan. Jadi kalau ada orang yang bilang, "Wajar saya lagi head, kan, makanya sensitif." Enggak ada. Itu berarti enggak normal. Hati limpa tidak harmonis. Dua organ pendukung jantung berantem gitu loh. Itu kalau apa? Keluar darah kemudian nyeri. Kemudian nyeri atau payudara kencang ataupun emosi, ini enggak normal. Ya. Dan marah bisa menyebabkan fungsi hati menjadi tidak normal dan akan menyebabkan nyeri hati itu minimal. Dan biasanya orang Jawa selalu menggunakan kunyit dan asam. Kunyit dan asam kemudian dikasih gula aren itu bisa digunakan untuk menormalkan fungsi hati dan limpa, ya. Sehingga marahnya pun jadi menurun. Loh, kalau begitu berarti kunyit asam itu cuman buat wanita ya, kan ada tuh di toko-toko. ...yang jualan kunyit asam. Yang sudah dijadikan satu botol. Gambarnya wanita. ya Ada kan? Obat nyeri haid. Kunyit asam, botol, kaca. Kecil. ya Itu dah banyak. Tahu? Tahu. Boleh enggak? Apa itu khusus perempuan? Ternyata tidak. Kunyit asam itu... ...asamnya kalau diminum oleh lelaki... Dia mampu mempertahankan sperma agar tidak cepat keluar, dan dia memberikan sperma menjadi sangat berkualitas. Ini bagi orang yang memang eh, mendambakan keturunan. Jadi suami istri sama-sama minum kunyit asam. Ya kan? Maka pada suatu ketika saya masih ingat ini. Dulu mudir roja, radi itu kan senangnya ngikutin saya kan? saya minum kunyit asam yang sudah itu kan saya sebenarnya tadinya saya masuk ke e, sebuah minimarket mau cari minuman tapi lagi ag badan agak kurang enak lagi cari minuman nah, ini minuman cari apa akhirnya adalah ini sajalah Keb ke kebetulan ya kalau yang bikin ini lisensinya dari, dari e, teman saya ya orang tua herbal ya namanya Prof. profsidik apoteker dari Guru besar UNPAD, Universitas Pajajaran. Jadi saya tahu bagaimana cara beliau membuat. Jadi saya rasa aman. Kemudian saya beli, saya minum. Kemudian ditanya oleh teman-teman Roja. Ini, Abu Muhammad, minum ini fungsinya apa? Buat lelaki, pertama. Itu kan gambarnya perempuan tuh. Ya Pertama, mempertahankan agar sperma tidak cepat keluar. Yang kedua, menambah sperma. Yang ketiga, mengharmoniskan otot dan tendon. Sehingga mengeraskan otot dan tendon, saya bilang. Sementara alat kelamin lelaki terdiri dari otot dan tendon. Dan dia mengeraskan, mengencangkan otot dan tendon, menguatkan. Akhirnya pada minum kan? Nah, kemudian datang ke warung, mereka minum. Selesai ditaro kan di warung. Nah, kemudian pada balik mau ke mobil. Pelayannya, "Mas-mas, ini ketinggalan," katanya. Wah, malunya luar biasa biasanya. Ini pelayannya yang nganterin. Nah, biasanya kalau beli kan ditanya, "Istrinya lagi datang bulan, Mas?" Ia ya, atau enggak kan dikira buat istrinya Padahal buat sendiri Jadi nanti berantem antara istri dengan suami Berbut kunyit asem ya. Kemudian emosi yang kedua adalah takut Ketakutan yang berlebihan Ingat takut kita itu harus berani Berani melakukan syariat Tapi jangan khawatir bu Bapak-bapak sini takut Walaupun disuruh berani tetap takut ya Takut itu nggak boleh. Takut tidak pada tempatnya dan dilakukan terus-menerus itu pertama melukai kolbu dan akan berimbas kepada ginjal. Maka ketakutan akan menyebabkan seseorang menjadi ginjalnya lemah. Sebagaimana kita lihat orang yang ketakutan besar, sering buang air kecil itu dikarenakan kelemahan pada ginjal dan bisa terjadi penyakit penyakit ginjal lainnya. itu yang kedua, yang ketiga khawatir cemas berpikir, rindu, kangen ngelamun berlebih itu akan melemahkan limpa sehingga khawatir, cemas, kangen rindu, banyak pikiran rindunya berlebihan kemudian melamun, ini akan melemahkan limpa, sehingga akan bisa mengakibatkan gangguan nafsu makan ya kan? makanya orang yang jatuh cinta, tak enak makan tak enak minum Ya Tidur tak enak uh, Makan tak enak, tidur tiada nyenyak Hidup tak bergairah Ini bagi yang pernah ya Kalau saya rindu cuma 2 menit Jadi enggak ya Kalau seorang pengobat itu enggak boleh terlalu banyak rindu Rindu itu cukup 2 menit Enggak boleh kebanyakan rindu Itu memang dulu begitu ketika kita belajar Kamu kangen? Iya, enggak boleh Harus belajar kangen 2 menit Tapi kalau rasa cinta memang harus ada Karena kata ilmu kain barang siapa yang tidak punya rasa cinta maka hiduplah sebagai menarusa di belantara. Ya, sudah seperti itu saja. Bum, mana enggak punya rasa cinta, akan tetapi tidak boleh berlebih. Karena itu akan melemahkan limpa. Limpa itu alat transportasi cairan yang mencerna makanan. Kalau saripati makanan atau cairan tidak didistribusikan, ditransportasikan oleh limpa, maka dia akan menjadi masa, akan menjadi gumpalan. Kalau terkena angin dari luar, dia akan menjadi kista, tumor, bisul, bintitan, dan seterusnya, dan gumpalan-gumpalan lainnya. Maka tawakal itu akan mengobati segala macam gangguan limpa. Kemudian yang ke,berapa? Empat. Iya, yang keempat adalah sedih. Sedih itu melukai paru-paru, sehingga orang akan menjadi kurus dan kering karena keparu-paru berhubungan dengan kulit, ya. pernah suatu ketika saya ada pasien itu perempuan kurus sekali, nafasnya sesak. saya tanya, ibu sakit paru, iya. tapi saya dirongsen di rumah sakit tidak pernah terlihat apapun, paru-paru saya nggak ada masalah, ya. kemudian saya bilang sebenarnya sakitnya ibu itu bukan materi parunya. Di lonsen lima puluh kali pun tidak akan bisa kelihatan... Ibu itu dikarenakan... Sakitnya ibu dikarenakan kesedihan yang teramat dalam, saya bilang. Kemudian ibu itu menangis. Setelah menangis, minta temannya untuk keluar. Tolong, saya mau ngomong... E, sama Abu Muhammad. Ada hal penting yang hendak saya sampaikan. Ada apa, bu? Saya bilang, apa yang membuat ibu sedih mendalam... Sedih yang berlaut-laut hingga bertahun-tahun. Kurang lebih tiga tahun kali saya bilang begitu. Kata ibu itu, betul. Kenapa, Bu? Dia bilang, tiga tahun yang lalu, sebelum saya sedih begini, suami saya seorang sekuriti rumah sakit. Nah, saya bingung. Apa hubungannya sedih dengan sekuriti? Ya enggak? Apakah karena suaminya menjaga rumah sakit, dia tidak dijaga? Nah, itu kan kerjaan. Ya, bila saya tanya dulu, ma bu saya potong suaminya memberi nafkah kan? Iya. Suaminya menjaga ibu, iya. Nah, jadi bu lanjut lanjut ceritanya. Kemudian suami saya saat uh, security rumah sakit. Ya suatu ketika di rumah sakit itu ada seseorang meninggal dunia. Saya bingung lagi. Yang meninggal orang yang sedih bu ini, nggak nyambung kan? Oh. Saya ini belum mudang, Bu. Saya tahu ibu sedih. Tiga tahun yang lalu. Tapi saya enggak tahu kalau ibu orang rumah sakit meninggal. Ini saya pikir, jangan-jangan setiap ada orang rumah sakit meninggal, dia sedih. Ya kan? Bukan begitu. ya Yaudah, lanjutkan ceritanya. Lalu, rupanya... Kan dibawa nih. Dibawa mobil jenazah. Ke tasik. Ya. Ke rumah duka. Ini seorang... Lelaki meninggal. Ketika didatangkan ke rumah duka, sampai kan di rumah, kemudian dikebumikan dan seterusnya. Ini security yang mengkal. Security yang mengkal mobil jenazah. Kemudian ditanyalah yang ditinggal oleh jenazah ini. Jenazah ini ke lelaki. Yang ditinggal istrinya, perempuan kan? Kemudian ditanya, ibu janda, iya janda kan? Barusan bapak antar suami saya. Habis masa idah, dinikahi oleh security tersebut. Oh, baru nyambung saya. ya Kemudian dinikahi. Dia bilang, Pak, suami saya menikahi janda orang yang meninggal itu, yang berobat meninggal. Saya pikir, enggak ada hubungan, Bu. Bukankah itu sebagai orang yang sangat bertanggung jawab? enggak enggak? Mengantarkan jenazah sampai ke tempat tujuan. Di tempat tujuan ada janda. Harus ditanggung dan dijawab pula. Iya kan? Maka dia tanggung jawab sepenuhnya. Sejanda-jandanya dia tanggung jawab. Luar biasa. Security yang tanpa tanding. Bukan itu, Om Muhammad. Entah dulu. Saya selanjutkan ceritanya bagaimana. Kemudian beberapa bulan kemudian ada orang meninggal lagi katanya. Wah saya sudah curiga lagi nih. Betul ternyata yang kedua diantar dinikahin lagi. Tiga istrinya. Kata dia dua kali nganter Abu Muhammad. Dapat dua janda. Gimana kalau sepuluh kali nganter kata dia. Sedih saya. Oh itu ya. Makanya kemudian istrinya protes sama rumah sakit Tolong suami saya Jangan disuruh ngantar jenazah lagi Ajib Saya bilang Luar biasa ini kalau saya punya rumah sakit Suami ibu saya ambil ini Sangat bertanggung jawab Bisa dijadikan suri Tauladan dalam segala hal ya Termasuk Direkturnya saja Direktur rumah sakit itu gak seperti itu Gak seperti sekuritinya hebat kan, ada di balik papan belum ya suatu saat benar-benar ada yang begitu kan luar biasa, suri toladan yang luar biasa, sedih dia apa bu belum ada kode dari uh, security nah. nah ini, saya lantik langsung jadi security, jadi bertanggung jawab nanti kan Iya kan, itu makanya Pak Soedi ada security nggak? Ada, cuma tanya Pak. Oh, Pak. Di sana ada security yang bertanggung jawab. Nggak tahu di sini ada security yang bertanggung jawab, apa tidak? Itu sedih, sedih melukai paru. Apa yang saya bilang Bu? Obatnya bukan pada kami, obatnya pada Ibu sendiri. Satu, ikhlas. Anggap itu. Suami ibu lah suami yang bertanggung jawab. Yang satu, yang pertama suami ibu telah melaksanakan sunat dengan sukses. Itu aja Ustaz. Kan sudah kodarullah, sudah takdir. Ustaz. Terjadi, mau apa lagi? Kalau yang belum terjadi ya doain. Jangan, jangan, jangan, jangan. Kalau sudah terjadi, mau apa lagi? Ya kan? Itu demikian. Dan ini banyak kejadian yang seperti itu. Ada juga Ustaz Ustaz pembimbing ustad pembimbing yang kemudian membimbing haji ya kemudian uh, apa di Mekah setelah tawaf beliau berdoa agar mendapatkan istri kedua Allah ijabah dapat dan tiga kali minta tiga kali dapat empat istrinya kan pembimbing ya Maka suatu saat kan saya nyontoh ya nggak? Saya umroh bareng istri, ada Ustad itu kan? Saya tanya tipnya apa kok bisa empat gitu kan? Kayak jantung saja Ustad ini, ya kan kuat dan berwibawa. Kemudian dikasih tahu doa, ya doa. Nanti kalau toh doa ya, itu kan ada tempat makbulnya doa kan? Begitu nggak? Nah itu berdoa lah antum di situ Nah kemudian saya doa Tapi istri saya yang ikut Istrinya beliau juga ikut Istri beliau ngasih tahu sama istri saya Tahu sendiri yang namanya perempuan Saya doa itu satu kali dengan ragu-ragu Ya Allah, Ya Robb Kalau saja sekiranya Andai berpoligam itu baik bagiku Agamaku, duniaku keluargaku dan urusanku maka perkenankanlah maka izinkanlah berikanlah permu atau permudahlah sementara istri saya langsung saja ya Allah jangan biarkan suami saya ta'addud <SILENCIO> itu berkali-kali kalah saya doanya iya <SILENCIO> kan kalah jadi gagal Akhirnya saya ngomong sama istri saya nanti akan umroh sama anak saya. Enggak boleh. Hey, umrah itu harus satu keluarga. Ya sudah, lah dia dicap begitu. Enggak bisa doa lagi kan? Nah itu. Mas sebenarnya saya mau, mau contoh. Ternyata gagal. Karena istri ikut. Eh, saya kira istri enggak diajari oleh istrinya beliau. Istrinya diajari istrinya beliau. Istri yang pertama beliau. Kenapa kok eh, anti bisa dapat empat eh, tiga madu? Eh, diceritakan bagaimana suaminya itu berdoa. Aisyura istri saya tadi jangan jangan ini ada diklat. Ini kan pendidikan dan latihan spesial ini. Ada doa. Saya kalah dalam doa kan. Ini Bapak juga diajarin, Ibu diajarin kuat-kuatan doa ini ya. Ya, kuat-kuatan doa. Ibu biasanya Ibu kan kalau berdoa enggak cukup satu kali, dua kali. Ya. Itu berkaitan dengan sedih. Makanya jangan sedih. Kalau Bapak yang doanya belum masih kalah sama ibu jangan bersedih enjoy saja happy ya happy begitu pula ibu-ibu happy saja kemudian yang terakhir apa tadi yang ke yang kelima tertawa berlebih iya ini jangan dikira kemudian bahagia berlebih atau tertawa berlebih itu akan bisa mengakibatkan jantung menjadi lemah Tertawa melemahkan jantung. Maka jangan sampai orang sudah selesai tertawa antum masih ha terus. Kebablasan. Ya, ada tiang listrik tertawa. Ya kan? Lihat lalat tertawa, tanaman tertawa. Ini kebablasan namanya. Tertawa berlebih akan mengeraskan jantung, kalbu. Ya eh, ini enggak bagus. Ya. Suatu so, ketika ada ujian negara. Seorang sarjana Ujian negara, ujian sarjana pengobat Lulus Lulus Saking senangnya dia tertawa terus Dikit-dikit tertawa Betapa bahagianya menjadi sarjana pengobat Dulu sarjana pengobat itu luar biasa ya Bergensi Akhirnya si temannya itu tahu Ini gawat ini kalau begini terus Akhirnya dia nulis surat ke kampung ya Nanya kondisi keluarganya Setelah itu dia ngeli minta dibalasin orang tuanya. Setelah dia lihat tulisan orang tuanya dia contek tulisan orang tuanya. Ya kemudian diberitakan bahwasanya bapaknya sakit keras dan meninggal. Habis itu langsung nangis, tert. Ya kan, nangis dia. Dari tertawa menjadi sedih. Ya, kemudian ketika pulang ternyata bapaknya enggak meninggal, masih hidup. Marah banget dia kan. Dia marah kepada temannya itu. Kemudian temannya bilang. Harusnya kamu berterima kasih. Saya telah menyelamatkan kamu dari sekit Kepada kesembuhan yang nyata. Atau berikutnya. Orang yang sedih. Dibikin marah. Pas saya bercerita begini. Dipraktekan sama Ustaz Abu Yahya Badru Salam. Ada orang lelaki ditinggal mati istrinya. Lapor ke Ustaz Badru. Dimarahin sama Ustaz Badru. Dipancing marahnya. Kan dia dadanya nyesak dadanya sesek ya sakit-sakitan terus batuk-batuk di mare sama Ustadz Badru sembuh sakitnya tapi sampai sekarang nggak mau nyapa Ustadz Badru makanya jangan dicontoh gitu ini nyoba tapi ternyata benar ya tapi efeknya dahsyat ya nah, itu begitu ini pengakuan beliau sendiri nah, untuk pengobatan ini maka jangan jangan diceru ya kan beliau Ustad nggak apa-apa kan nggak disapa kemudian selanjutnya adalah pasal kedua ini penting penyakit qobul pasal kedua. Yang pertama adalah pembahasan tentang sehat wanita muslimat dengan busana. Di sini dijelaskan waqurnafibuyutikunna wala tabarojna tabarujal jahiliatul ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang ada pada zaman Dahulu di sini wanita ada dua kemungkinan. Yang pertama diam di rumah, nggak boleh keluar. Yang kedua, kalaupun keluar ke dari rumah, tetap suasana seperti di rumah. Kenapa demikian? Al Imam Ibnul Qayyim Al Jauziyah menyebutkan di dalam kitabnya Miftah Darus Salada beliau menyebutkan bahwasanya perempuan itu cenderung darah. Darah itu sifatnya dingin dan lembab. Ya. Darah itu tidak bisa terkena panas. Kalau darah panas sedikit, dia akan keluar dari pembuluh darah. Ketahuilah, wanita tidak boleh terkena panas. Jadi penjagaan, penjagaan kesehatan wanita yang paling baik dan benar adalah wanita tidak boleh terkena panas. Makanya wajar ketika seorang lelaki keluar. Karena lelaki itu dominan energi vital. Dia akrab dengan panas Dia menyangkul, dia keluar, dia ngojek Dia apa, dia keluar, gak ada masalah Akan tetapi kelihatlah ketika wanita keluar Maka dia akan takut terkena matahari Dia akan menggunakan sunblock Paping block Dan lain sebagainya Mereka akan gunakan Agar nge gitu kan Pokoknya yang penting tidak Tidak terkena sinar matahari UVV apa sama UVI apa katanya begitu ya apa itu ya pokoknya pokoknya dia disinari gitu itu nggak mau kenapa kulit wanita wanita itu sensitif ya wanita itu dominan darah tidak boleh terpapar panas maka ada dua kemungkinan satu dia di dalam rumah terus dingin sejuk itu cenderung ngumpul contoh hujan turun orang ngumpul berteduh ya suasana malam yang dingin dan sejuk ngumpul Coba malam pun kalau AC mati panas suaminya mau ngumpul ke istri tendang pak panas kan gitu kan iya kan panas itu berpencar laki itu berpencar dan dingin itu ngumpul maka seorang wanita layaknya adalah di rumah tidak boleh keluar kalau keluar maka kulitnya terpapar maka dia akan sakit ya bagaimana kalau tetap perempuan itu keluar Maka dengan cara ditutupi seluruh tubuhnya, ya. Terus bagaimana kalau wanita yang sudah bisa membuka itu wanita yang sudah keluar dari fitrohnya, ya? Sakit jiwanya. Tapi jangan sampai antum ngomong antum Anda sakit jiwa ya Enggak. Sakit jiwanya itu versi kita. Karena wanita seharusnya kalau sakit jiwa itu hawanya panas, jadi terpapar. Sinar matahari pun gak ada masalah. Contoh lelaki yang uh, yang sakit jiwa kemudian dia tidak mawat. tuh melihat. Lelaki atau siapapun yang kemudian tanpa busana berjalan di pinggir-pinggir jalan. Betul gak? Dia gak ada masalah. Gak sakit. Kenapa dia gak sakit? Jiwanya sakit. Jiwanya sakit. Makanya gak apa-apa. Jalan telanjang bulat di pinggir-pinggir jalan. Pagi, siang, malam, enggak ada selembar benang pun yang menyelimuti dia. Sakit enggak dia? Coba kita. Enggak usah di pinggir jalan, di kamar saja. Tanjang semalaman, habis kita masuk angin. Ya enggak. Jiwanya sakit. Jadi kalau ada yang sampai membuka adi wanita, sakit jiwanya. Ya. Jadi bukan berarti, oh itu dia bisa sakit jiwanya. Ya. Kembali kepada ini kolbu. Kemudian yang berikutnya, ini tanamannya enggak di vasun, Bang soal ya. soalnya ada pada berapa biji ini tanaman. Ini Afwan 10 menit lagi. Ini kayaknya enggak selesai ini. Singkat cerita. Yang berikutnya, ini singkat cerita kan. Ada 10 menit lagi. Ya. Adalah dengan makanan dan minuman. Jadi wanita yang fitroh adalah wanita yang berpusana rapat. Kalau dia keluar. Kemudian yang kedua. Adalah sehat dengan makanan dan minuman. Di sini dibawakan ayat. Ya Bani Adam. ya Itu perintah kepada anak-anak Adam. Disuruh memakai pakaian yang indah. Dan disuruh makan minum. Jangan berlebih. Bisa dilihat di buku yang besar. Di halaman 17 tentang makan dan minum. Bahwasanya makan dan minum. Itu merupakan tuntutan tubuh. Dan dia dua kegiatan yang berbeda. Makan ya makan, minum ya minum. Ini dua kegiatan yang berbeda. Maka Limah Al Milukim Al-Jaziyah menyebutkan. Ada beberapa kegiatan yang tidak boleh kita minum. Satu. Habis makan kita tidak boleh minum. Dua. Habis olahraga kita tidak boleh minum. Tiga. Habis berhubungan. Badan kita tidak boleh minum. Adapun minum. Dilakukan manakala kita haus. Kemudian. Pada makan dan minum, saya lebih ingin meringkas saja. Agar bisa didapat walaupun sedikit. Ya. Lihat organ-organ tubuh dan aktivitasnya. Ketika kita hendak makan, maka perhatikan. Apa yang harus kita makan berdasarkan organ yang, yang aktif pada saat itu. Paru-paru ya. itu menguat pada pukul 3 sampai 5. Dan dia melemah di pukul... 15 sampai 17. di jam menguatnya kandung gemi. Maka bangun tidur yang paling bagus adalah jam 3 pagi. Karena paru-paru mengelu mengeluarkan uap-uap yang berbahaya berada di pori-pori. Yang hendaknya kita bangun dan dibersihkan. Wudu minimal atau mandi. Itu jam 3 pagi. ya Sampai jam 5 berarti. Terserah. 3, 4, 5. Tapi jangan sampai matahari terbit, baru bangun ya. Ini bangun yang paling buruk. Ini yang pertama. Yang kedua, jam 5 pagi sampai jam 7 pagi itu menguatnya usus besar. Usus besar menguat artinya pembuangan air besar. Usahakan jam ini itu buang air besar. Ya, karena itu menguatnya usus besar. Kalau nanti dibuang habis zuhur siapa yang tiket? Ini ibaratnya jam tiga itu paru-paru piket. Baru datang lagi seger-segernya. Nah, dia mandi dan seterusnya. Kan mau piket mandi ya. Lalu nah, susu besar piketnya jam lima sampai jam tujuh. Jadi kalau buangnya harusnya jam lima sampai jam tujuh. Kalau buangnya habis zuhur Si kok yang buang bukan yang piket. Ini berarti yang piket. Tidak beres. Ada kelemahan pada pada organ yang piket. Artinya kalau jam lima sampai jam tujuh tidak buang air besar. Ada masalah pada usus besar gitu maksudnya. Kalau dibuang habis subuh, ya, kalau dibilang habis zuhur atau habis asar, ini kenapa kok habis asar kepada keluar? Padahal yang pikirnya ada. Ini ada yang korupsi, ini ada bocor ini, ada yang bocor dananya kan. Kemudian yang jam 7 dan jam 9 itu menguatnya lambung. Lambung mengembangkan fungsinya dengan makanan rasa manis, nah kita membutuhkan korma ataupun madu. Ya, untuk dimakan agar lambung menjadi kuat sehingga ketika makanan masuk ke dalam tubuh itu bisa diurai. Karena lambung kuat. Jam 9 sampai jam 11 kekuatan limpa. Limpa mengembangkan fungsinya dengan makanan rasa manis dan dia membutuhkan manis seperti jus. Maka minum jus atau buah antara jam 9 sampai jam 11. Jantung menguat di jam 11 sampai jam 13. Dan menguatkan lambung bisa makan makanan yang menguatkan. Yang menguatkan lambung diantaranya ayam, sapi, kalau daging, jamur, atau sayur mayur. Jantung menguat di jam 11 sampai jam 13. Jantung panas, dia kuat. Kalaupun makan daging, kambing, masak itu kuat. Makan sayur, makan jamur, dan seterusnya itu tidak ada masalah. Ya. Kemudian di jam 13 sampai jam 15, menguatnya usus kecil. Maka, ini dianjurkan kita untuk apa, e, Istirahatnya itu di jam jantung Maka di jam usus kecil Bagaimana agar bisa lancar buang air Kecil Dan kemudian di jam 15 sampai jam 17 Di sini tidak ada Jam 15 sampai jam 17 Itu menguatnya organ kandung kemih Maka kita bagus untuk mengkonsumsi Makanan minuman yang bisa digunakan Untuk menguatkan kandung kemih Untuk keluar kemihnya seperti ngeteh, makan pisang kepok, ya, makan kue-kue, kue-kue yang memperlancar saluran kemih. Itu di jam habis asar. Di jam 17 sampai jam 19 itu menguatnya ginjal. Maka memakan makanan, makan malam antara jam 5 sore sampai jam 7 sore itu adalah makanan yang menguatkan ginjal. Kalau buah, apel. Atau ikan. Kepiting tummi ya itu menguatkan ginjal. Gurame itu menguatkan ginjal. Ya, minumnya jahe itu menguatkan ginjal. Itu malam, makan malam. Ya, itu boleh sup yang berkuah jagung manis, baby corn, Yoseng itu menguatkan Ginjal. Maka berkata Setiap sesuatu dari sepuluh hal ini Bila ditahan maka akan menyebabkan penyakit Maka harusnya dikeluarkan Ya Kemudian sedikit saja Saya ingin membahas satu tanaman saja Buat contoh Biar bisa memanfaatkan tanaman Yang pertama adalah apel Ini dah jam 11 ya Hah Jam 11 Ya Berapa menit lagi? 10? 5 menit lagi? ya 5 menit lagi ya. Apel bersifat netral. Tidak panas dan tidak dingin. turun dan, Sifatnya turun tenggelam. Artinya dia turun ke bawah ke lambung. Kemudian dia bergerak ke dalam mengobati penyakit-penyakit. Yang berhubungan dengan perut. Ginjal. Limpa dan lambung. Apel menurunkan kadar kolesterol. Berarti mengkonsumsi apel bisa menjaga kolesterol menjadi normal. Apel mencegah kanker, menyehatkan paru-paru. Ini ada penelitiannya ada zat flavonoidnya dalam apel yang terbukti menurunkan kanker sampai 50%. Ya, mencegah penyakit jantung dan stroke. Menurunkan berat badan. Jadi bagi para ibu-ibu atau bapak-bapak yang hendak menurunkan berat badan, maka bisa mengkonsumsi apel Satu kali sehari atau dua kali. Apel menjaga kesehatan gigi. Kemudian dari sisi penelitian apel juga bisa digunakan untuk osteoporosis gangguan tulang pada wanita dan apel juga melindungi tubuh dari flu dari virus dan apel kaya akan vitamin ya dan beberapa kandungan kandungan apel bisa dibaca sendiri ini panjang sekali ya yang pada intinya apel ini sangat banyak manfaatnya ada pun dosisnya. Satu buah apel segar dimakan Atau diblender bersama dengan 100 cc air Ya Kalau digunakan untuk luar Seperti jerawat dan sebagainya Maka bisa digunakan sebagai Masker, demikian mudah-mudahan bermanfaat Pertanyaannya Kita jawab di pertemuan yang akan datang Di sini pertanyaan Sangat banyak sekali Di antaranya, Assalamualaikum, Shinseim Mohon penjelasan tentang cara masak yang tepat Ya saya ngajar istri 6 tahun. Bagaimana cara ngajar di sini dengan cara yang tepat dalam jangka waktu 1 menit? Ini bisa ya. Jadi pada intinya demikian apa yang saya sampaikan. Ee, saya rasa saya sudah berbicara panjang lebar dari hari Jumat malam Sabtu sampai Senin. Rasanya sudah cukup saya membahas dua makalah buku ini. Selesai saya bahas ya. Diselesaikan-selesaikan ya. Ee, mau enggak mau memang diselesaikan dan bagi yang tidak ingin selesai ya, ya, uh, ya dilanjut di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya maka silakan berkoordinasi saya, kalau saya pribadi sih melihat ini sudah selesai ya karena memang begitulah uh, yang namanya saja pertemuan singkat ya cukup empat, uh, karena seharusnya sesuatu yang bisa dipelajari menjadi satu tahun tidak akan mungkin diselesaikan dalam empat hari ya kalau e, pertanyaan banyak begini, nanti saya ketinggalan pesawat, ya, maka mohon maaf Garuda tidak mau menunggu saya untuk menjawab, ya. Jadi terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila topik berdaya, wal wallahualamibit alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma